وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani di hari-hari yang seperti ini di saat ujian dan cobaan yang menimpa umat Di tengah-tengah fitnah yang semakin besar Sebagaimana ini telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jal Semakin mendekati hari kiamah banyak fitan, banyak fitnah-fitnah yang menimpa umat manusia Di zaman-zaman yang seperti ini Sudah seharusnya kita semuanya memperbanyak Berdoa kepada Allah Azza wa Jal Mendekatkan diri kepadanya Berdoa agar kita mendapatkan kemudahan di dalam menghadapi fitan. Berdoa agar orang lain juga diselamatkan dari fitan. Diri kita, keluarga kita. Mendoakan pemerintah kita agar selalu mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih di saat-saat kita sudah tidak punya lagi kemampuan. Berdoa kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Dan yang namanya doa itu bukan alternatif penyelesaian, bukan. Nah ini yang kadang orang salah. Ya. Yeah. Seakan-akan doa itu adalah alternatif. Setelah menempuh sebab, sedang sakit misalnya, ke sini tidak sembuh, ke sana tidak berhasil. Ah, ini sudah berat nih, sudah saatnya berdoa. Jadi seakan-akan doa itu adalah alternatif. Tidak ma'asyiralih warahiman rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah setiap saat. Apalagi di saat-saat memang sudah sempit dan terjepit. Di saat tidak lagi ada sebab-sebab yang kita harapkan. Dan memang sebab itu tidak akan bermanfaat. Kecuali ketika Allah Azza wa Zal memberikan manfaat bagi sebab tadi. Kita insya Allah masih ingat. Kisah yang disebutkan oleh Nabi alihi salatu wassalam. Tentang. Tiga orang Bani Israel yang mereka terpaksa dan mencari tempat untuk berteduh di saat hujan yang sangat lebat. Mereka pun berteduh masuk ke dalam Al-Ghor, goa. Maksud hati untuk berteduh namun ternyata yang didapatkan adalah mereka terperangkap di dalam goa tadi. Batu yang sangat besar tiba-tiba meluncur dari atas persis menutupi mulut goa. Maka mereka tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Mereka dorong tidak bisa, mereka lakukan upaya tidak bisa. Dan mereka pun yakin bahwasanya memang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka illallah. kecuali Allah. Mereka pun berdoa satu persatu diantara mereka. Dan ternyata Allah berikan pertolongan Orang yang pertama berdoa Batu bergeser Namun belum bisa keluar Orang yang kedua berdoa Dengan tulus kepada Allah Azza wa Jal Juga batu bergeser Namun belum bisa keluar Sampai orang yang ketiga Memohon kepada Allah Azza wa Jal Berdoa kepada Allah Azza wa Jal Bergeserlah batu dan mereka semuanya bisa keluar selamat dari goa yang sempat mereka khawatir ya. tidak bisa keluar dari situ. Ini wasiat saya kepada saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin banyak berdoa kepada Allah azza wajall ya. di saat yang seperti ini. Politik memanas ya. Ekonomi mungkin juga Kita agak kesulitan nah, Jangan kemudian justru menempuh Jalan-jalan yang tidak Allah rivoy Menghujat pemerintah menjelek jelekan menjatuhkan Kewibawaan mereka Bukan ini jalan ahlu sunnah ya. Doa kepada Allah Azza wa Jal Kita tidak mampu kecuali itu Nah, Komunisme yang mungkin juga mulai menggeliat Orang-orang syiah rofiullah Yang juga mereka mulai memikirkan untuk membuat makar Dan jangan diremehkan makar orang-orang syiah rofiullah Yaman yang tadinya tenang Kita tidak menyangka terjadi peperangan-peperangan pertumpahan darah Namun ternyata orang-orang syiah rofiullah telah mempersiapkan sebuah makar yang besar Bukan hanya untuk menguasai Yaman Bahkan untuk menodai Dua kota suci Makkah dan Madinah Mereka arahkan rudal-rudal mereka ke arah Makkah dan Madinah Atau negeri ini Negeri Tauhid Tidak menyangka bahwasanya di bawah tanah Sudah mereka siapkan senjata-senjata Gudang-gudang senjata, -senjata, gudang -gudang senjata. Ya, bandara yang merupakan sarana umum ternyata dijadikan sebagai tempat untuk mereka mempersiapkan makar yang besar. Jadi kaum muslimin harus nanti asa banyak minta pertolongan kepada Allah Azza Wajalla. Ini yang perlu saya ingatkan, banyak berdoa kepada Allah. Dan Allah telah memerintahkan itu kepada kita semuanya. Wa idah saalaqa ibadiy anni fa ini koribun uji budak watadai ida'an. Jika hamba ku bertanya tentang aku maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat dan aku mengabulkan doa hamba-hambaku. Uduuni astajibilakum. Berdoalah kalian kepada ku niscaya. Aku akan kabulkan doa-doa kalian Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan pagi hari ini Insyaallah kita masih membahas sebagian dari Pembahasan tarbiyatul awlat Pendidikan anak-anak Karena ini diantara pekerjaan berat dan penting kita semuanya Ayyuhal abak wal ummahat Wahai para bapak, wahai para ibu, saya pribadi dan panjenengan semuanya. Ya. Demikian pula apa yang sedang dilakukan oleh makhd, ya. pondok pesantren ya. di tengah-tengah mengajarkan al-Quran, wasanah dengan pemahaman para sahabat Nabi, al-Khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman. Ali radiyallahu ta'ala'an hum Wajami' ashabir rasul Dan semua sahabat rasul ya. Apa yang sedang kita lakukan bersama adalah sebuah pekerjaan besar Yaitu tarbiyatul Aulad. Kita yang tua-tua ini mesti akan mati Kita yang tua-tua ini sebentar lagi akan meninggalkan Kancah perjuangan dan yang akan melanjutkan adalah anak-anak kita. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan, berupaya keras, bersungguh-sungguh, serius. Untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Kita punya harapan kita mati dalam keadaan amalan terus mengalir. Di antaranya adalah doa anak-anak yang soleh. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Beliau mengatakan Iza matal insanu in kata'a amaluhu illa min salasin Jika anak adam mati, jika seorang itu mati Semua amalannya terputus Illa min salasin Kecuali dari tiga perkara Di antaranya adalah Awaladin salihin yad'u lahu atau anak yang soleh Yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ya. Jadi kita memiliki sebuah cita-cita dan harapan yang selalu kita panjatkan kepada Allah Kita berharap semoga kita memiliki generasi yang soleh ya. Generasi yang soleh dan ini pula yang sedang dipikirkan oleh musuh-musuh Islam. Agar bagaimana anak-anak kaum muslimin tidak menjadi generasi yang soleh. Rusak akidahnya, rusak adabnya, rusak ahlaknya, rusak dunianya, rusak agamanya. Itu yang sedang mereka lakukan. Itu yang sedang mereka gencar perbuat. Mereka gencar siang malam bekerja. Kita harus lebih, kita harus sadar, harus kita hadapi. Ada upaya-upaya untuk kita melakukan segenap kemampuan kita, kita curahkan untuk berusaha mewujudkan generasi yang soleh, anak-anak yang soleh. Soleh akidahnya, soleh lisannya, dan soleh perbuatannya. Tiga-tiganya ini menjadi PR bagi kita. Dan hidayah semuanya di tangan Allah Azza wa Jal. Kita hanya berusaha. Tiga-tiganya ini. Bagaimana agar akidah anak-anak kita. Akidah yang benar. Sahihah. Bagaimana agar ucapan-ucapan mereka juga. Ucapan-ucapan yang poyibah. Yang baik dan amalan mereka juga amalan-amalan yang baik. Ya. Ma'asyiral ya. muslimin rahiman rahimakumullah, di antara upaya yang seharusnya kita lakukan dan ini menjadi tema pembahasan kita kali ini adalah memanfaatkan sisa umur kita untuk bekerja keras di dalam mendidik anak-anak kita memanfaatkan sisa umur kita. Karena terkadang muncul sebuah pertanyaan, yeah. Diiringi dengan kesedihan. Yeah. Saya mendapatkan hidayah ini sudah tua, ya. Yeah. Sudah zakna kurang. 59,9 tahun. Ya, ini sudah 60 tahun ya. Yeah. Ya Kalau umurnya umat Muhammad Alaihi Wasallam itu 60 sampai berapa? 70. Ya, ini kalau umur saya itu 60 tahun berarti kurang 0,1. Sebentar lagi mati. Ya. ya Kalau 3 tahun ya kurang 3 tahun lagi. Ya ini saya bersedih. Di satu sisi bahagia Allah memberikan hidayah kepada saya. Tapi di sisi yang lain saya bersedih. Ya. Karena mungkin saya terlambat di dalam mendidik anak-anak saya. Terlambat di dalam saya berbuat. Dan mungkin penyesalan-penyesalan itu ada pada diri saya dan panjenengan. Muncul sebuah kesedihan ini. Terkadang seuton membisiki. Dengan sebuah bisikan yang menyebabkan kita ini terjatuh kepada kebinasaan. Sudah terlambat kamu. Wish telat. Nah. nah sing jenenge bocah nek wis terbentuk elek ya elek, angel ditandani. Susah untuk diperbaiki. Ya. Kadung anakmu ora isa maca Quran, wis ora isa maca wis kadung. Kadung anakmu koncone campur-campur tidak genah, kadung sudah. Ya. Percuma. Ya. ya. Bisikan syaiupan. Ya. ya. Bahkan mungkin sedikit berdalil Rasulullah SAW saja berjuang 23 tahun Penuh dengan hikmah Dan seterusnya Pamannya Abu Talib Mati dalam keadaan apa? Kafir, kufur Lah ini antum Tinggal setahun 60 tahun kalau umur hantum 61, ya. setahun dapat apa ya ini namanya bisikan seopon itu macam-macam bisa jadi apa yang ada dalam diri kita, karena memang masing-masing kita ini, ya ditemani ada korin, minal minal jin dan korin, minal malaikah ada yang mengiring kita seopon seopon membisikkan kejelekan kejelekan, kejelekan, dan kita terasa kejelekan itu dibisikkan Namun dia tidak punya kekuasaan, dia hanya sekedar membisikkan. Ya. Namun juga Allah Azza Wajalla, ya, Zat yang penuh rahmah, Zat yang memiliki sifat rahmah, Huwarrahmanurrahim juga ya, telah menetapkan ada malaikat yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi bisikan dari situ. Atau bisikan itu dari teman-teman. Shelton tapi rupanya apa? Manusia. Nah. Setan tapi rupanya manusia. Nah. Ya. Tapi, dibuat orang putus asa. Dibuat orang tidak punya semangat. Di dalam mendidik anak-anaknya karena sudah merasa terlambat dan umurnya sudah demikian senja. Naam. Dan yang seperti ini adalah perkara-perkara yang tidak benar. Di antara perkara yang harus kita cermati. Ya, umur yang Allah berikan kepada kita, sisa umur ini manfaatkan sebaik-baiknya. Di antaranya manfaatkan untuk terbiatul awlat. Mendidik anak-anak kita. Bagaimanapun keadaan anak-anak kita. Bagaimanapun keadaan anak kita. Kalaupun rusak dan seterusnya. Jangan putus asa. Yeah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah azza wa jall. Demikian Allah memerintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimahin rahimahkumullah. Bahkan di dalam Islam. Ya. Yeah. Islam mendorong kita untuk mengakhiri hidup dengan kebaikan. Islam mendorong kita untuk menjadikan akhir hayat kita adalah yang terbaiknya. Hinnamala amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Ya, Manusia terbagi menjadi empat. Ada yang awalnya bagus dan akhirnya bagus. Ini terbaik, manusia yang terbaik. Ada yang awalnya buruk, kemudian diakhiri dengan kebaikan. Ada yang awalnya baik, namun diakhiri dengan kejelekan. Dan ada yang awalnya jelek, dan diakhiri juga dengan apa? kejelekan. Meskipun kita di awalnya jelek Jangan berputus asa untuk menjadi orang yang baik di akhirnya Meskipun kita di awal hidup kita tidak bisa mendidik dan belum mendidik anak kita dengan baik Namun jadikanlah akhir hayat kita sebagai akhir yang indah Akhir yang baik Di dalam kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita Agar kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, ada hujah yang bisa kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan untuk kita berusaha menutup kehidupan kita dengan kebaikan. Dan kalau kita melihat bagaimana para nabi, para rasul, mereka tidak berputus asa. Berusaha dan berjuang. Ya. Untuk memberikan bimbingan kepada orang-orang yang jelek sampai pun di akhir hayatnya. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, suatu saat Beliau mendapatkan kabar tentang tetangga beliau seorang gulam, seorang pemuda Yahudi. Yahudi. Kafir billahi azza wajalla. Kufur kepada Allah. Sakit parah. Nabi Ali salatu wasalam mendengar berita tadi beliau pun menjenguk pemuda Yahudi ini. Bukan sekedar menjenguk, kalau hanya menjenguk saja tidak. Ya. Yeah bukan karena mawadah, bukan karena kecintaan kepada agama dia, bukan karena loyalitas kepada dia. Enggak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka, orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi Ali sallallahu wasallam mendatangi nya mimba bid'awah. Da'wah. Diajak pemuda ini dengan penuh kelembutan oleh Nabi Ali sallallahu wasallam untuk dia masuk dalam agama Islam. Sampai akhirnya dia mengucapkan syahadatain. Sampai dia mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Dibukakan hidayah, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab apa yang dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat-saat terakhir, di saat-saat menjelang akhir hayatnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi alaih salatu wasalam keluar dari rumah pemuda ini seraya mengucapkan Alhamdulillahiladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Upaya. Ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan agar kita bersemangat di akhir hayat kita Ketika Islam telah menang Ketika Mekah telah dikuasai Ketika manusia telah masuk Islam berbondong-bondong Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk menutup hidup beliau dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Memperbanyak tasbih, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi tinillahi <tos> afwaja fasabbih Bihamdi rabbika wastagfirh innahu kana tawwaba. Jika telah datang kepadamu pertolongan Allah Azza wa Jall, kemenangan wal fath. Wa dan engkau melihat manusia yadkhuluna mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam fi dinillahi afwaja berbondong-bondong. Kemenangan. Ya. Yeah di akhir hayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya mewasiatkan kepada nabinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa terus beribadah pada Allah untuk bertasbih mengagungkan Allah mensucikan Allah fasabbih bihamdi rabbika wastagfirh jadi akhir hayat itu bukan kemudian apa tidak bersemangat Ini bisikan sayup Di akhir bulan Ramadan ya. Di akhir bulan Ramadan Nabi alaihi salatu mengajarkan kepada kita untuk menambah semangat dalam kita beribadah. Kesempatan bulan Ramadan ini semakin mau habis. Terlebih di akhirnya adalah waktu-waktu yang sangat agung. Nabi ali salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk menambah semangat di dalam beribadah fi akhir Ramadan di akhir Ramadan. Bukan sebaliknya. Ya. Mengurangi semangat atau bahkan meninggalkan yang tadinya dilakukan di awal bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr sadda mizarah wa ahya lailahu wa ai qadha ahlahu adalah Nabi alaihi salatu wasalam jika telah masuk bagian yang terakhir dari bulan Ramadan 10 yang terakhir dari bulan Ramadan syaddami zarah beliau kencangkan sarung beliau yakni ia jihad fil ibadah dan beliau meninggalkan nisa ya, beliau tinggalkan istri-istri beliau tidak mengumpuli mereka karena beliau beri ber di di masjid Syadami Zarat. Waahya laillahu dan beliau menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan dengan ibadah, assala, kiraatul Quran, wazikir. Setiap malam datang malaikat Jibril lalui salatul wasilah. Bukan hanya itu, beliau mengajak juga keluarganya bersemangat untuk memanfaatkan akhir bulan Ramadhan. Waahya laillahu waaiqoh wahlahu dan membangunkan istri-istri beliau, keluarga beliau untuk bangun bersemangat menghidupkan sepuluh akhir bulan abah, maba. Nah, Bismillah. Demikian Islam mengajarkan. Para Nabi, para Rasul. Ya. Nabi Ya'kub AS. Di saat menjelang wafatnya. Ya, tawib, memanfaatkan waktu sisa dari umur beliau. Untuk memikirkan anak-anaknya. Dan ingatlah ketika datang saat kematian Yakub, Anak-anaknya dipanggil. Kemudian bertanya kepada anak-anaknya. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Maka mereka mengatakan, sungguh kami akan beribadah kepada Allah. Robnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Kapan wasiat ini nasihat ini disampaikan kepada putranya? Di akhir hayat. Jadi contoh para nabi, para rasul. Di akhir-akhir saat sudah berpisah, dimanfaatkan waktu itu. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh sudah tahu. Diberitahu oleh Allah azza wa jall. Bahawa tidak akan ada yang selamat. Kecuali orang yang mau naik ke atas perahunya Nuh alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang akan selamat dari itu. Dan Nabi Nuh melihat anaknya tidak naik. Di atas perahunya yakni kalau tidak naik mesti akan apa? binasa berarti itu saat akhir sudah saat-saat akhir saat-saat penentuan selamat atau tidak selamat? tidak kemudian berputus asa untuk menyampaikan pesan kepada putranya wahai anakku naiklah engkau bersama kami namun tidak didengar ucapan Nabi Nuh alaih salatu wassalam ma'asirul muslimin rahimahin rahimahumullah ini semuanya ya, beberapa contoh yang kita sebutkan ya. adalah dalil ya, bahwasannya diantara perkara penting yang harus diperhatikan oleh kita sebagai bapak kita sebagai ibu al-umahat wal-abak Para ibu dan para bapak. Untuk memanfaatkan waktu-waktu akhir hidup kita. Memberikan faedah dan nasihat kepada anak-anak kita. Siapapun dia. Apakah dia sejak awal sudah mendidik anaknya. Atau seperti tadi dalam tanda kutip terlambat. Dan tidak ada istilah terlambat sesungguhnya tetap memanfaatkan akhir hidup itu dengan upaya-upaya yang bermanfaat. MaashAllah yeah. Muslimin, rahimahni rahimakumullah. Dan yang semakna dengan ini, wAllahu Taala Aalamu bi Soobat adalah disyariatkannya kita menulis wasiat. Yeah. Menulis wasiat yeah. Nabi alaih yeah. salatu wassalam Pernah menyampaikan kepada Ibnu Umar yeah. Tentang pentingnya menulis wasiat yeah. Yeah. Yeah. Maka Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab r.a. Anhumah mengambil faedah ini. Ya. Mengambil faedah wasiat Nabi alaih salatu wassalam untuk menulis mada wasiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhariyuh rahimahullah dan Al Imamu Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya tidak pantas bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, kemudian dia bermalam dalam dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Kita punya sesuatu yang penting yang akan kita sampaikan. Mungkin kita punya hutang, hayang hanya kita saja yang tahu. Keluarga tidak tahu, anak tidak tahu. Atau mungkin wasiat-wasiat penting yang ingin kita sampaikan. Ada sesuatu yang penting, kemudian tidak kita tulis. Sampai dua malam tidak kita tulis. Tidak pantas yang seperti itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya wasiat. Karena ada wasiat yang sifatnya wajib. Ada wasiat yang sifatnya tidak wajib wasiat yang sifatnya wajib seperti tadi yeah. Yeah. kita punya hutang yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? kita dan tidak akan terwujud penunian hutang itu kecuali ketika kita beritahu anak kita ahli waris kita membayar hutang itu hukumnya apa? wajib yeah. maka menulis wasiat yang Wasiat itu punya pengaruh untuk terwujudnya sesuatu yang wajib ini. Juga hukumnya menjadi apa? Wajib. Atau anak-anak kita. ya Terjatuh kepada kemungkaran-kemungkaran yang kita khawatir anak kita ini. Terus seperti itu. Dan kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Bapaknya dalam keadaan sakit. Dan merasa tanda-tanda kematian sudah ada di hadapannya. Namun mendapatkan kabar. Anak-anaknya yang satu lagi mabuk, yang satu lagi kesana, yang satu lagi. Tidak ada satupun yang datang. Nasolullah. Wa ya. Ya. Tentu sangat sedih orang tua yang seperti ini. Tetapi jangan sampai kemudian dia berputus asa. Untuk terus memberikan nasihat kepada anak-anaknya di saat-saat menjelang kematiannya. Mungkin dia bisa menulis. Di secarik kertas. Ya. Wahai anakku ya. Terus nasihat Untuk bertakwa kepada Allah ya. Untuk beriman kepada Allah Untuk memikirkan hari akhir Untuk ingat kematian Terus nasihat-nasihat ini ya. Wasiat yang terakhir Yang dia bisa tulis Wafat dia Berarti dia mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan melakukan amalan saleh Memberikan wasiat yang berharga. Dan barangkali secarik kertas itu akan memberikan pengaruh bagi anak-anaknya. Bapaknya sudah dimakamkan, anaknya tidak hadir, tidak ikut menyolati. Tetapi di kemudian hari dia melihat secarik tulisan ayahandanya. Allah jadikan ini menjadi sebab hidayah bagi anak-anaknya Suatu hal yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena yang namanya wasiat Itu punya pengaruh yang besar ya. Biasanya orang menulis wasiat itu di akhir hayatnya ikhlas ya. Dan punya harapan besar kepada Allah Azza Besar harapannya Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya minta kepada Allah dengan ikhlas dan penuh harap kepada Allah azza wajalla menulis wasiat tadi untuk anak-anaknya ya suatu kalimat yang terucap ikhlas karena Allah subhanahu wa taala ya berasal dari lubuk hati yang paling dalam diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala ya Berbeda dengan kalimat yang mungkin kadang panjang lebar Namun tidak diiringi dengan ikhlas ya. Tidak memberikan pengaruh Bagi orang yang mendengarnya ya. Mungkin sehari kertas itu akan berharga sekali ya. Maka ma'asirul ikhwa rahimah kumullah, Penting untuk kita menulis tadi nah, Osia Memanfaatkan akhir hayat kita untuk berbuat baik termasuk diantaranya memberikan wasiat dan nasihat kepada anak-anak kita sebuah kisah yang masjur ya, kalau tadi wasiat Nabi Yakub alaih wassalam ya, namanya wasiat itu bisa terlisan atau tertulis ya, ya, tapi dalam keadaan tertentu memang seharusnya ditulis nah apalagi zaman-zaman kita seperti ini kadang diantara dan ini salah satu upaya ketika seorang mungkin meninggal dunia kemudian dikhawatirkan nanti dia melihat anak-anaknya itu sudah sepertinya mau pada rebutan warisan sepertinya sudah mau pada melakukan hal-hal yang nah, ya, nah sudah langsung ditulis wasiatnya saya wasiatkan untuk pembagian waris saya serahkan kepada fulan-fulan-fulan dari kalangan keluarganya yang termasuk ahlul ilm. Dan kalau saya mati, tolong diselenggarakan ya pengurusan jenazah saya nah, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, diajarkan oleh Nabi ali salatu wasallam menyelenggarakan jenazah. Sesuai dengan sunnah Nabi ali salatu wasallam dan jauh dari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya juga perpesan terus wasiat wasiat wasiat ya yang memandikan saya adalah fulan fulan ya karena dia khawatir mungkin orang-orang yang memandikan yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan aib cacat karena di antara adab orang yang memandikan jenazah adalah menyembunyikan semua aib yang dia saksikan di dalam apa ya Penyelenggaraan jenazah. Dan pahalanya besar bagi orang-orang yang memandikan jenazah. Dan dia menyembunyikan uyub, cacat-cacat yang dia lihat. Ya. Di sebagian daerah subhanallah. Kita saksikan pemandian jenazah. Ditutup saja tidak. Terbuka sudah. Nah, ya. Semua orang bisa melihat. Badan orang ini tidak ditutupi dengan secarik kain pun. Terbuka sudah. Nah, ya. Semua orang bisa datang, guyurkan air. Semua orang bisa melihat auratnya. Setiap orang bisa dan ini disaksikan. Ada di sebagian daerah. Nggak boleh yang seperti ini haram hukumnya. Aurat seorang muslim itu terhormat di saat hidupnya dan juga di saat kematiannya. Wajib hukumnya menutup aurat ketika memandikan jenazah dan lebih sempurna lagi dilakukan di ruangan yang juga ditutup dengan apa? Dengan penutup tabir. Yang memandikan tidak usah banyak-banyak. Cukup yang bisa terjadi pemandian dengan sempurna. Dua orang, tiga orang. Satu orang memandikan. Dua orang memandikan, membantu misalnya. Atau juga cukup satu orang atau dua orang. Yakfi. Cukup. Wasiat-wasiat yang seperti ini. Diperlukan. Termasuk juga wasiat untuk anak-anak kita. Sebuah kisah. Yang... Sering kita dengar kisah ini. Yang kisah ini memberikan faedah yang sangat besar. Bagi orang yang memberikan wasiat dan bagi orang yang diwasiati. Dua-duanya dapat faedah. Yang memberikan wasiat yaitu sang bapak mendapat faedah dan sang putra yang mendapatkan wasiat juga mengambil faedah. Kisah sahabat Jabir bin Abdullah Rasulullah Taala anhuma. Kisah sahabat Jabir bin Abdullah Rasulullah Taala anhuma. Ya Taib. Mulai ngantuk ya, ya. Di akhir akhir jam ini. harus lebih semangat memang ya. Kan. ya. Ini justru akhirnya ni kongnya ini namnya. Nam. Yeah. Ya. Bismillah. Nah. Taib. Sudah, siap ini. Ya, ya, ya. Ronde terakhir. Ya. Penentuan, bagaimanapun juga namanya penentuan terakhir memang. ya, ya, ya. Kalau yang awal tadi sudah ngantuk-ngantuk, ya. jangan diakhiri dengan ngantuk. Ya. Ya. Taib, yang awalnya tadi sudah semangat, akhirnya tambah apa? Semangat. Ya. Jangan semangit. Ya. Bahaya. Ya. Taib. Ikhwati Rahimani Rahimakumullah Di malam menjelang perang Uhud Abdullah, bapaknya Jabir Itu sudah berfirasat Sekaligus berharap Termasuk bagian dari orang-orang yang syahid Dalam perang Uhud Jadi sudah punya firasat seperti itu Saya akan mati besok Sehingga dipanggillah sang anak. Jabir dipanggil oleh. Uh, Abdullah memanggil Jabir. Nah, taib Al-Muhim. Saya lupa waktunya. Nah, yang jelas beliau merasa besok akan meninggal. Maka dipanggillah Jabir. Wahai Jabir. Nah. Bapakmu ini. Merasa besok akan termasuk. Dari orang-orang yang mati. Dalam peperangan. Tidak ada yang menjadi beban pikiran Bapak Kecuali dua perkara Dan saya berwasiat dengan dua perkara ini Yang pertama Yang menjadi beban pikiran adalah hutang Bapak punya hutang banyak Tolong Pikirkan hutang Bapak Dan yang kedua Bapak Bapak memiliki beban pikiran saudara-saudara perempuanmu yang masih kecil-kecil itu ya. urus dengan baik diwasiati ini dan ternyata ini demikian tertancap dalam hati sahabat Jabir bin Abdullah ya. ya. betul dalam peperangan itu sahabat Abdullah meninggal sahabat Jabir meninggal dan setelah meninggalnya Abdullah radhiyallahu taalaanhu, Sahabat Jabir ini betul-betul melaksanakan wasiat. Di antara wasiat yang beliau lakukan adalah menyelesaikan hutang-hutang siapa? bapaknya. Sampai disebutkan dalam sebuah kisah datang seorang Yahudi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu minta untuk segera membayar hutang bapaknya. Padahal bapaknya tidak punya harta. Ya, ini apa yang diwariskan? Mewariskan apa tadi? Hutang. Ya. Sehingga tentunya bagi Jabir bin Abdillah sesuatu yang sangat berat. Baru saja meninggal. Sudah datang orang Yahudi. ya, Untuk agar Jabir segera melunasi hutang bapaknya. Luar biasa. Tidak ada sesuatu yang bisa untuk membayar hutang. Maka Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepada Yahudi ini tolonglah diberi waktu tempo, beri kesempatan saya untuk bekerja, beri kesempatan saya untuk mencari, tapi Yahudi ini mengatakan tidak harus dibayar dia pun mencari cara, -cara yang lain jalan yang lain, Jabir datang kepada Nabi AS, minta tolong kepada Nabi, mungkin kalau saya yang minta uzur dan minta tempo kepada Yahudi, tidak akan diterima, tapi coba mudah-mudahan kalau Nabi saw yang minta tempo akan dikabulkan oleh Yahudi ini Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi ali saw minta tolong kepada Nabi ini juga menunjukkan betapa tawabuknya Rasul saw dimintai tolong ya oleh sahabat beliau yang fakir ya kan minta tolong apa untuk nembung agar tidak bayar hutang dulu hmm. Apet atau tidak ini kalau kita, nah, ya. misalnya saya punya hutang, ya, kan? Tadi orang, ya, nakih ke saya, saya tidak mau. Nam. Nah, saya minta tolong pada Panjenengan, tolong sampaikan ke sana, nam. agar bok saya dikasih apa namanya tempo. Nam. Nah, mungkin berat bagi kita, nah, ya. Nah, tetapi Nabi tidak. Apa yang beliau bisa lakukan manfaat untuk umatnya beliau lakukan. Tidak pernah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Kalau ada orang yang minta tolong dan meminta kepada beliau, datang Nabi Ali Shallallahu Wasallam kepada orang Yahudi ini, minta agar sang Yahudi memberikan tempo tambahan kepada Jabir untuk membayar hutang. Beri kesempatan. Subhanallah. Namun ternyata orang Yahudi ini tidak memandang yeah. siapa yang datang di hadapannya. Tidak memandang, tidak peduli. Memang ya, jelek mereka itu. Ya. Kepada Allah saja tidak beradab. Ya. Mereka mengatakan, In Allah faqir. Mereka mengatakan, Allah itu fakir, kata mereka orang-orang Yahud. Ya. Di satu sisi mengatakan Allah fakir, di sisi yang lain mereka mengatakan, ya. Tangan Allah mahlulah terbelenggu memberikan sifat-sifat yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini orang-orang Yahudi tidak didengar apa yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW. artinya harus hari ini dibayar harus segera dibayar ya. coba lihat pengaruh wasiat dari siapa? Abdullah ya. Abdullah mendapatkan manfaat sang putra punya perhatian untuk menyelesaikan hutang siapa? Bapaknya sampai datang kepada Nabi Alaihi AS minta tolong usaha yang maksimal dilakukan untuk melaksanakan wasiat bapaknya. Sampai tidak ada jalan, sudah. Nam, Rasul sudah saya minta tolong, tidak bisa. Kemudian Rasul bertanya kepada Jabir, wahai Jabir kamu punya pohon korma? Iya ya Rasulullah saya punya pohon korma, ini pohon korma saya. Ya, ya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Azza SWT agar Allah memberikan barokah kepada pohon korma ini. Rasulullah mengatakan ayo panen Kurmanya nah, ya. Ya, Untuk bayar hutang nah, ya. Kalau dipikir bisa ndak ini Bayar hutang ya. Subhanallah diambil nah. Begitu turun ke bawah keluar lagi nah, ya. Diambil lagi Keluar lagi terus nah. ya, Sampai hutangnya itu Lunas nah. ya. Keluar terus nah. ya. Ini seharusnya orang Yahudi ini juga masuk Islam Seharusnya ya ndak? Nah, ya harusnya ya kan yeah. taib tapi saya nggak tahu masuk Islam atau tidak nggak tahu kelanjutan kisahnya. yang jelas hutangnya lunas saya lupa berapa jumlahnya berapa sok yang jelas kalau dihitung sangat banyak yeah. Yeah. tidak mungkin satu pohon korma ini mengeluarkan yeah. dalam satu waktu apalagi bukan musimnya yeah. untuk mengeluarkan jumlah yang sangat banyak banyak sudah hutangnya lunas. Yeah. Manfaat. Yeah. Bagi Jabir, terdorong untuk melakukan amalan soleh. Berapa amalan soleh yang dilakukan oleh Jabir dengan sebab wasiat ini? Dia sendiri berusaha untuk menyelesaikan hutang bapaknya. Dia datang kepada Nabi Alaihi AS yang kemudian kisah ini kita bisa mengambil faedahnya, manfaatnya. Sampai yaumil kiyamah. Kemudian muncul mu'jizat ini sehingga lunas hutang siapa? Ya. Yeah. Bapaknya wasiat yang baik. Ya. Kemudian terkait dengan wasiat yang kedua, ya, beliau juga mengambil manfaat. Ya. Di antara manfaatnya suatu saat, ya, Jabir itu baru menikah. Ya. Rasulullah tanya, kamu sudah menikah? Iya ya Rasulullah. Nama. Bikron am nah nah gadis atau janda ini pemuda ini Zafir nah janda ya Rasulullah nah lu kok janda nah ya halla fikran ya tula ibuha atau tula ibuha wa wa tula kenapa bukan Gadis, sehingga kamu bisa, ya, mempermainkan dia atau dan sebaliknya, ya. Apa kata Jabir? Tidak ya Rasulullah. Kalau saya juga, ya, menikah dengan orang yang masih kecil. Terus yang urusi adik-adik saya yang kecil itu siapa? Iya, <laughs> <tuh> yeah. iya. Yeah. Yeah. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang menikah. Apa namanya? Sayyiban <tuh> Ada hajat. Ya, dia tidak memikirkan dirinya saja. Dengan sebab itu ikhwan mungkin pahala terus mengalir dan banyak kepada siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Dia menikah, mendapatkan fawaid nikah, kemudian juga anak-anaknya atau anak-anak bapaknya, adik-adiknya juga terawat dengan baik. Nah, sudah dunia akhirat. Hmm, kan? Sebabnya apa tadi? Wasiyah. Nah, wasiat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat sayang kepada umatnya apalagi beliau tahu tentang kesempitan-kesempitan yang dihadapi oleh saudara beliau oleh umat beliau termasuk sahabat Jabir bin Abdullah ini beliau tahu betul faham betul apa yang menimpa sahabat Jabir ini semuanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berperan di dalam menyelesaikan hutang bapaknya Nabi juga berperan mengetahui tentang alasan kenapa apa Ya, Jabir menikah dengan janda. Nah, artinya beliau mengerti tentang kondisi dan keadaan siapa? Jabir. Mengerti persis. Ya. Ada sebuah kisah ma'azirul muslimin. Rahiman rahimahumullah. Dan kita tutup dengan kisah ini. Dalam sebuah perjalanan. Ya, Jabir memang orang miskin. Fakir. Sehingga ketika beliau safar pun. Ya naik kendaraan yang seadanya. Beliau naik onta. Tapi onta sudah afkir. Sebenarnya sudah tidak pantas untuk syafar Paling belakang ya. Coba apa perasaan antum Saudara-saudara antum di depan Naik tiger, Kemudian naik fiction, uh, Kemudian naik bison ya, kan. Antum di belakang naik bebek 70 ya. Uduk-uduk di belakang Ya, kan. ya subhanallah nah. Carrie kok nganti patang 10 kilo Ya kan Orapatu, ya kan demikian. Ya ini kalau dikatakan saya merupakan bagian pasukan yang di depan ya rapas, nah, ya. ya. Tapi tidak seperti ini sih kisahnya, ya kan? Ini cuma ungkapan perasaan. Ya. Walaupun terkadang sebagian orang perasaannya malah senang dan tenang dengan kendaraan-kendaraan uh, yang butut, karena sebagian orang menjadi sombong dengan kendaraan-kendaraan yang apa? Yang bagus. Ini tidak terpuji. gara-gara pacero, namanya ya kan. Kemudian Dadahnya membusung, ya. perutnya kempes, nampak. Ia ya, ini saking busungnya dia, ya. ya bahaya yang seperti ini. Lebih baik seorang maje apa namanya, maje sepeda butut tetapi tawa untuk, nampak. Ya. Tapi ya bukan berarti tidak boleh pakai kendaraan yang bagus. Jabir bin Abdillah naik onta yang sudah afkir, bahkan dalam hatinya sudah bertekad, ini pokoknya sampai medinas saya jual, sudah tidak pas ini nampak. Ya. Dalam hati beliau Nabi Ali AS melihat jabir, melewati jabir Ada apa jabir ini ya Rasulullah Unta saya ya. Akhirnya dipukul oleh Rasul Ini ontanya, dipukul nah. Ternyata begitu dipukul Menjadi onta yang paling kencang Nah di situ. Paling kencang ya. Ya. Paling kencang sudah Di depan sudah, ngejar yang lain di saat itu Nabi SAW berkata kepada Jabir. Ya Jabir, bi'ni hi'iyahu. Wahai Jabir, ontai itu mau saya beli. Nah, ya. Harusnya kan apa? Monggong tadi niatnya sudah mau dia apa? Ya. ya kan? Tapi tidak. Jabir mengatakan, la ya Rasulullah. Tidak. Dan yang seperti ini bukan bentuk. Bukan bentuk maksyat kepada Rasul. Karena ini bukan amr, ya, bukan amr, tapi hu hubungan muamalah. Ya. Sobat, ini juga harus kita perhatikan. Ya. Dan ini bukan kemaksiatan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu. Kalau ada seorang yang ya, yang datang pada antum, antum menjual. Nam. Antum punya barang, yang antum cintai, kebetulan yang datang Ustaz, itu tak beli. Nam. Jangan guna ketakutan. Waduh, Ustaz singjalu, ya. Iya, mau tak? Beli, mau saya jual, uang saya masih sayang, tapi tidak dijual uang ini Ustaz, ya kan? nanti bahaya kalau saya pas taklim ditanya terus, ya kan? aduh bahaya ini, nam. akhirnya dijual dalam keadaan tak rio, tak bisa yang seperti itu, nam. jangan. Ya kan? Ini Rasul Sallam tidak marah dengan ucapan Jabir tidak ya Rasulullah, nam. karena ini memang bukan amr yang bukan nam. Bukan, nam. bukan amr syari yang harusnya jual beli, ya yeah. wabillahi taufikna. Nah, Nabi mengulangi lagi ya Jabir, bihnihi Yahu ya Jabir nan, tolong dijual ini untuk saya namanya. Ya. Ya. Tidak ya Rasulullah. Nam, ya. Ya. Sampai yang seingat saya tiga kali ya Jabir, bihnihi Yah ya akhirnya ribau rela, nam, rela nam, ya. Ini bukan terpaksa. Sekali lagi jual beli itu tidak ada. Ya, ya. unsur keribuan harus ada. Nam. Jabir matamtoy ya Rasulullah. Nam, saya jual. Dengan harga sekian Tetapi Ada tetapinya Saya pakai dulu Sampai ke Madinah Boleh seperti itu Kita membeli sebuah barang atau menjual Dan kita ada syaratnya Saya jual rumah saya Tapi syaratnya saya pakai dulu satu bulan Harus jelas Boleh atau tidak seperti ini Boleh syaratnya harus jelas Tapi kalau syaratnya tidak jelas Saya jual rumah saya tapi saya pakai sampai kapan Allah wabillamna. Ya. Saya pakai terus. Nam. Ya namanya bukan dijual ini. Ya. Ya. Diberi batas dengan waktu yang jelas. Akhirnya Jabir bin Abdullah, kalau Taala anhumah, beliau eh, sampai ke Madinah. Ya. Dan syarat itu telah terpenuhi. Dan itu sudah ontanya siapa? Rasul, salallahu alaihi wasallam. Belum dibayar, tetapi sudah. Nam. Boleh seorang menjual atau membeli dalam keadaan utang Rasul belum membayar Tapi itu sudah menjadi ontanya siapa? Rasul Di Madinah Jabir bin Abdullah radhiyallahu Abdillah Mengantarkan ontanya kepada Rasul Diantarkan ontanya Ya Rasulullah ini ontanya Kemudian Rasul memberikan uangnya Ini uangnya Akhirnya onta sudah Diambil oleh Rasul Dan Jabir sudah mendapatkan apa? Uang. Berjalanlah Jabir. Ketika berjalan dipanggil lagi oleh Rasul, ya Jabir. Wahai Jabir, balik lagi Jabir. Kemudian Rasul mengatakan, Ataroni makas tuka kurang lebih demikian. Al-Qalamah Kolar Rasul Soslem. Kamu saya panggil ke sini Apakah kamu menyangka aku akan menawar lagi? Ia nah, ya. ya, maksudnya untuk menurunkan harga. Nah, ya. Tidak wahai Jabir nah, Ambil ontamu Dan bawa uangmu ya. Akhirnya Jabir pulang dengan Unta yang cepat Ditambah uang ya. Tidak pernah rugi seorang bermuamalah Dengan Rasul Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kasih sayang beliau Salawatullahi wassalamu alaihi Yang mengerti keadaan Apa namanya Umatnya di akhir apa namanya, majlis kita ini ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita berlindung kepada Allah dari masa tua yang tidak baik. Allahumma inni a'udhu bika. Doanya gimana? Allahumma inni a'udhu bika minal... Kasal wasuil kibarnam. Al Muhim ada doa dari Nabi Alaihissalam yang diajarkan untuk kita berdoa. Nah, ya, dari masa tua yang tidak apa namanya baik, ya, masa tua yang jelek. Di sini ada upaya untuk kita menjadikan akhir hidup kita ini ya, menjadi akhir kehidupan yang baik termasuk di dalam kita mendidik anak-anak kita, termasuk di dalam kita menutup ya dengan wasiat yang baik. Maaf, ya. silalahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini taklim disiarkan secara langsung ya, betul? Tidak langsung ya, langsung. Dan kita punya harapan semoga siaran ini bisa lebih jauh lagi. Ya jangkauannya dan juga apa namanya uh, uh, lebih bagus apa namanya uh, mutunya mutu siarannya Nam, bagus suaranya tambah ya. barangkali kita membuka juga kepada kaum muslimin ya, dan antum semuanya yang hadir di sini Nam, ya. mungkin untuk termasuk bentuk Uh, amal jariah 6. Ya, Adalah Apa namanya Kita me, Membeli, membantu Alat-alat ya. Yang terkait dengan apa namanya ya. Radio 6. Atau yang semisalnya, ini termasuk dari bentuk Sodakotin Jariah ya. Bisa jadi Siaran-siaran Yang di apa namanya, siarkan ini menjadi sebab kebaikan. Ada orang yang tadinya tidak suka mendengarkan Al-Quran, ya. dengarkan radio, mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Dan kita termasuk orang yang dapat pahala itu. Kenapa? Kita yang memberi, yang membeli antenanya. Ya, ya. Kita yang membeli apa namanya? Alatnya. Ya. Dan yang namanya alat radio itu semakin hari semakin usang. Ya. Sebagaimana kita semakin tua juga semakin apa? Ya Usang. Ya, ya. Tapi bukan berarti untuk ada upaya menjadi baik. Nah, berarti ada hubungan nih dengan tema kita kali ini, ya kan? Ya mudah-mudahan, ya eh, apa namanya? Kita memiliki semangat untuk membantu, ya kan? Eh, memberikan taawun, apa namanya? Terkait dengan peralatan-peralatan radio yang mungkin semakin apa namanya yang usang dan ini bukan sesuatu yang murah, ya, sesuatu yang mahal tetapi mahal sangat atau relatif ya kita mengeluarkan sesuatu yang banyak tetapi pahalanya lebih banyak dari itu berarti tidak ada nilainya apa yang kita apa, keluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang besar ya. mungkin itu yang saya sampaikan ya, secara apa namanya global barangkali antum bisa menyampaikan kepada pengurus radio atau apa type ya, butuhnya apa ya kan ini termasuk perkara yang mudah-mudahan menjadikan faedah bagi seluruh kaum muslimin di negeri ini, ya, dan terkhusus ya, bagi apa namanya e, taib kita semuanya nam, kaum muslimin di negeri ini. Mudah-mudahan yang sedikit dan apa namanya sederhana ini, bisa difahami dan kita bisa mengambil faedah. dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah azza wa jalla amin ya rabal alamin wassalatullahi rabbil alamin assalamu alaikum wa ala wa warahmatullahi wabarakatuh